Jumpa lagi dengan Ica masih di channel DJ Ica Lagu DJ terbaru ini spesial buat kamu semua Dari miliknya Omilan pals yang berjudul Ujung Aspal Pondok Gede Dijamin enak banget loh Tunggu DJ Ica dengan cara like video ini Lalu share sebanyak-banyaknya ya Subscribe DJ Ica untuk dapat lagu rame terbaru Selamat mendengarkan This is Original Meets by DJ Ica and I God. Tentunya sebuah rencana Dari serakanya kotak Tersentuh sebuah rencana Dari serakannya yang kota Dan